Yang memberikan rahmat dan rahmat yang besar kepada kita, yang memberikan keberkatan dan cinta kepada kita, yang memberikan kekuatan dan keberanian kepada kita, Ma'ziman amma ba'du fa in asdaqal haditsu kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa wasallam asharral umuri muhdatsatuha fa inna kullam bid'ah wa kullab bid'atul dalalah wa kullab balalatin finnar alhamdulillah marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita bertemu di majelis ini masjid ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Terlebih kita berada di hari Arafah, ya, yang mana hari Arafah adalah termasuk hari-hari yang Allah muliakan, termasuk yang beramal soleh di dalamnya berlipat ganda. Sehingga di antara amal soleh yang kita isi di hari ini, selain takbir secara mutlak, ya, lafaz takbiran tiap-tiap pun biar baca, maka silakan juga ada takbir muqayyad yang dimulai tadi setelah salat subuh ya, takbir muqayyad yang hanya dibaca setelah salat subuh, salat fardu ya. itu dimulai subuh arafah sampai pada tanggal 13 e, Dhul Hijjah setelah salat asar jadi setelah salat fardu Setelah pian membaca Allahumma Allahumman tassalam Kemudian pian membaca Takbir, lafaz takbiran Itu yang disebut dengan Takbir muqayyad yang dibaca Setelah sholat fardu Kemudian ada lagi bacaan Yang Nabi perbanyak ketika hari Arafah Dan juga dibaca oleh para Nabi Sebelum beliau, yaitu La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku, walahul hamdu Wahu ala kul nisyen kadir itu adalah bacaan yang Nabi perbanyak di hari Arafah Dan juga Nabi-Nabi sebelum beliau Yaitulah ilaha illallah Wahdahu la sharika Lahul mulku wa lahul hamdu Wahu ala kulli sya'an qadir Kemudian selain zikir-zikir tadi Juga diperbanyak untuk berdoa ya, Untuk Memperbanyak doa Karena Rasul mengatakan Sebaik-baik doa adalah doa Arafah Maka maksud dari Sebaik-baik doa adalah doanya dikabulkan yaitu pada hari arafah dan dikabulkannya doa bukan cuma bagi orang yang mukuf di arafah namun selain mereka kita tentunya ketika berdoa kepada allah subhanahu wa taala maka diijabah oleh allah subhanahu wa taala makanya diantara ulama ada yang menyarankan ketika hari arafah untuk beruzlah yaitu mengasingkan diri dari berkawanan untuk apa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita berkumpul dengan kawan, jarang. Ayo kita takbiran sama-sama takbiran beribadah kepada Allah jarang. Biasanya yang dipandirakan macam-macam. Maka diantara ulama ada yang menyarankan hari Arafah untuk beruzlah mengasingkan diri dari berkawanan, sehingga bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lanjut masih hadis yang berkaitan tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al Imam At-Tirmidzi menyebutkan sembilan hadis di kitab beliau. Hadis yang pertama kita ulang secara ringkas yaitu perkataan sahabat Mu'am bin Masyir yang beliau katakan kepada sebagian sahabat atau kepada sebagian tabi'in. Beliau mengatakan, "Alastu fi ta'amin wa syarabin masyi'tum? Laqad ra'aytu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa yajidu min ad-daqal ma yamla'u buqonah." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat No'man bin Bashir berkata, Bukankah kalian sekehendak kalian dalam urusan makanan dan minuman? Maka sungguh aku pernah melihat Nabi kalian SAW Dan beliau tidak menemukan atau mendapatkan untuk bisa dimakan kurma yang kualitasnya rendah yang memenuhi perutnya Maksudnya sahabat ini pernah melihat Nabi tidak memiliki makanan yang biasa-biasa saja Artinya Nabi pernah dalam keadaan lapar Maka beliau membandingkan dengan zaman beliau ya, Dengan para sahabatnya Bahawa pada zaman sekarang Makanan dan minuman sangat melimpah Maka beliau mengingatkan bagaimana kondisi Nabi SAW Ketika itu yang pernah beliau lihat Nabi tidak mendapatkan makanan Sekalipun makanan dengan harga yang murah makanan yang biasa biasa saja maksud dari ungkapan beliau ini adalah agar sahabat beliau ketika itu harus banyak banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dilimpahkannya makanan dan minuman makanan dan minuman didapatkan dengan cara yang mudah ya, yang nyaman lagi lezat ini juga terjadi di zaman sekarang di, walaupun kita berada di masa pandemi seperti ini namun limpahan makanan dan minuman masih banyak yang lezat, masih banyak dengan harga yang murah. Maka ini menunjukkan harusnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kebaikan dan keburukan, kebaikan diantaranya adalah makanan dan minuman, ya. Keburukan diantaranya adalah uh, pandemi Covid 19. Maka itu adalah fitnah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala wa anablukum bisyarri wal khairi fitnah kata Allah dan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah maka kebaikan entah makanan kesehatan itu adalah fitnah ujian yang Allah berikan kepada kita apakah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keburukan juga adalah fitnah ujian maka apakah kita bisa bersabar ketika mendapatkan musibah yang Allah turunkan kepada kita maka kehidupan manusia pasti diisi dengan dua ini kalau ada keburukan atau kebah, kebaikan yang dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kemudian hadis yang kedua dari ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala beliau mengatakan in kunna ala Muhammadin nam syahron ma nastauqid binar In huwa illa wal -ma. Hadis ini sahih dikeluarkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari Aisyah mengatakan Sungguh kami keluarga Muhammad Kami berdiam satu bulan Tidaklah kami menyalakan api Maksudnya sebulan keadaan bermasak Kemudian tidaklah makanan Kecuali hanya kurma dan air saja satu bulan tidak bermasak, kemudian yang dimakan selama satu bulan tadi adalah hanya kurma dan air saja. Dua jenis makanan yang umum didapatkan ketika itu, yaitu kurma dan banyu saja. Maka kalau dibandingkan dengan kita, berbagai macam makanan dan minuman dihadapkan kepada kita setiap hari. Ada teh, ada susu, macam-macam. Maka harus bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT. Maka lihatlah Nabi kita, ya. Nabi kalian, bagaimana Pernah satu bulan tidak makan Namun yang dimakan hanya Dua jenis makanan, banyu putih Lawan kurma saja Selama satu bulan Kalau kita kan kadang mungkin Satu bulan itu, dia makan waday Lawan banyu putih itu, kadang ada mungkin Ada mie, mie pulang Macam-macam rasanya, ada soto Ada ini, ada itu, subhanallah Maka apa yang membuat kita tidak Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi makanan masih banyak kemudian lisan lidah kita masih banyak masih bisa merasakan nikmat makanan tersebut. Ada sebagian orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala banyak memiliki harta namun dia tidak bisa makan makanan yang enak. Nah, karena garing, pantangan. Jadi yang dia makan yang ditentukan oleh dokter. Makan bubur aja misalnya, makan beras merah aja. Ada seperti itu. Padahal dia memiliki harta yang banyak. Nah di sini dia diuji oleh Allah Subhanahu Wataala, dicabut sebagian nikmat makanan. Maka walaupun kita terkadang hidup biasa-biasa saja, namun lisan kita masih bisa menikmati berbagai macam makanan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Dari makanan saja banyak hal yang harus kita syukuri setiap hari. Pasti kita makan. Dan pian makan bermacam-macam Minuman yang bermacam-macam Malam tadi misalnya ada yang meronde <guluh> Ada yang makan bubur Subhanallah ya Jadi sangat banyak nikmat Allah SWT Hanya berupa makanan Belum lagi yang lain Tempat tinggal pian, kendaraan pian, anak, istri Masih bisa bermain kemana-mana ya Masih bisa jalan-jalan ya Terkadang kita hanya fokus Satu musibah namun melupakan Banyak kenikmatan Terkadang hanya kita ketika ada pandemi itu aja yang diurus, yang dipikirkan, ngalih begawi, ngalih ini, ngalih itu. Padahal nikmat yang lain sangat banyak. Nikmat yang lain sangat sangat banyak. Contoh mata. Pian pakai dari pian lahir sampai sekarang. Berapa tahun itu? Hitung. Jadi dari umur pian nikmat mata itu adalah nikmat yang terpanjang yang pian bisa uh, rasakan, ya. Maka tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta taala. Makanya ketika berkaitan dengan nikmat pasti kita tidak sanggup menghitungnya saking banyak banyaknya. Namun kita sering melupakan nikmat-nikmat tersebut dan terkadang kita fokus di sebagian kecil musibah saja. Maka jangan sampai seperti seperti itu. Walaupun banyak musibah ternyata nikmat masih banyak yang Allah berikan kepada kepada kita. Maka jangan sampai fokus di musibah saja, namun harus banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis yang ketiga dari sahabat Abu Tolhah. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al Imam at Midi dalam kitabnya Sunan Atiir Namun hadis yang beliau bawakan ini sanatnya lemah. Kita baca kata sahabat Abu Tolhah kami mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rasa lapar. Lalu kami mengangkat dari perut kami Batu satu per satu Jadi maksudnya adalah mereka mengganjal perut mereka dengan batu Maka Rasulullah SAW pun mengangkat dua batu dari perutnya nah, Kalau sahabat cuma satu batu Kalau Nabi berapa? Dua batu Untuk mengganjal perutnya sehingga sedikit bisa menahan rasa lapar Namun hadis ini lemah sanadnya tetapi ada hadis yang lain yang sahih yang dikeluarkan oleh al Imam al Bukhari yang mana Nabi pun juga e, mengganjal perutnya dengan batu kapan ketika hendak orang kondak nah, ketika hendak orang kondak yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya menggali parit dengan e, parit yang panjang dengan parit yang panjang sehingga Para sahabat pernah kelaparan selama tiga tiga hari. Kemudian ketika sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggali parit, ternyata mereka mendapatkan ada bagian tanah yang keras sehingga sulit untuk digali. Kemudian mereka mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada batu keras yang sulit untuk digali. Akhirnya Rasul mengatakan, Anas Azil, kalau begitu saya yang turun yang menghilangkan batu keras tersebut. Ketika Nabi turun kelihatan ternyata perut beliau mengganjal batu. Kemudian ada kata sahabat, kami tidak makan makanan apapun selama 3 hari. Itu kondisi kapan? Ketika ingin berperang, pe, menggali parit pulang. Kemudian ketika ada bagian tanah yang keras, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok yang kuat, beliau ternyata yang turun yang menghilangkan batu yang kuat tadi, bagian apa tanah yang keras tadi. Padahal ketika itu beliau sedanglah sedang lapar. Maka ini juga menunjukkan kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau safar, ketika beliau ingin berperang. Terkadang beliau tidak menemukan maka makanan. Berapa hari? Disebutkan 3 h, 3 hari. Beda dengan kita. Mau safarkah, mau kadakah masih banyak makanan yang bisa pian ma? makan. Safar misalnya kemana? Bagaimana pian cara mendapatkan makanan? Munjun pian dapat makanan subhanallah. Jadi subhanallah di zaman sekarang mau pian safar, mukim masih banyak makanan yang bisa kita kita makan. Bawa jam jami 5 bungkus uh, sudah berapa hari pian? 2 hari insya Allah 1 Sehari makan mi ya. Jadi eh, ini menunjukkan bahwa safarnya Nabi ketika Nabi perang ya dalam hari yang cukup lama belasan hari ada yang mengatakan 19 hari ketika Nabi Ingin melaksanakan perang kondak Maka persiapan tersebut Ternyata sangat melelahkan Bahkan tidak ada makanan Selama 3 hari, hari. Namun Nabi tetap gotong royong Nabi yang turun untuk menggali Parit tersebut Kemudian hadis yang berikutnya Ini cukup panjang Hadis yang dikeluarkan oleh uh, Abu Daud dan juga Ibnu Majah yang dinilai Suha'i al-Sha'al Intinya adalah Nabi SAW pernah didatangi dua sahabatnya, dua mertuanya yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. taala Kemudian ketika Abu Bakar mendatangi Nabi. Kemudian Nabi bertanya, untuk apa kamu datang? Maka Abu Bakar menjawab, saya datang untuk melihatmu. Saya datang untuk bertemu dengan denganmu. Kemudian tidak berapa lama, Umar bin Khattab datang. Kemudian Nabi tanya, untuk apa engkau datang? Kemudian beliau menjawab, karena... Lapar, nah, karena lapar Kemudian karena di rumah Nabi tidak ada makanan yang bisa diberikan Akhirnya apa? Nabi dan kedua sahabatnya berkunjung ke rumah Abul Haitham Abul Haitham memiliki ee, banyak kebun kurma dan kambing Kemudian tidak berapa lama singkat cerita Akhirnya sahabat Abul Haitham membawa Nabi dan kedua sahabatnya ke kebunnya Kemudian mereka dihidangkan dengan air dan kurma, air dan kurma. Setelah itu Abul Haitsam menyembelihkan binatang sehingga mereka makan kam kambing. Nah, ketika Rasul dijamu dengan hidangan pembuka yaitu minuman dan kurma sebelum makanan yang berat, maka ketika Nabi menikmati banyu lawan kurma, Nabi mengingatkan kedua sahabatnya bahawa nikmat-nikmat yang beliau rasakan ketika itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, entah itu adalah naungan yang rindang, entah itu adalah air, entah adalah kurma, maka semua itu adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang akan ditanyakan dan dipertanggungjawabkan di hari kiyah, kiamat. Jadi sesuatu nikmat yang ringan saja seperti banyu, kurma, kita benaung. Maka ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wataala untuk apa menaung, untuk apa minum kurma, untuk apa minum banyu Maka terlebih lagi adalah nikmat-nikmat yang besar, memiliki rumah, memiliki harta, memiliki uh, dunia dan seisinya Maka semua nikmat yang akan kita gunakan, yang kita uh, apa namanya, gunakan ya. Maka semuanya pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wataala dari mana nikmat tersebut didapatkan dan untuk apa di, digunakan maka semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya Hadis nomor 373. Ini yaitu hadis yang berkaitan tentang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu yang mana beliau terfitnah yaitu Beliau ditugaskan untuk menjadi imam bagi penduduk kufah Ternyata ketika beliau menjadi imam Dan pada sholat isya Beliau melamakan, memanjangkan bacaan di dua rokaat yang pertama Kemudian beliau mempercepat dua rokaat yang terakhir Sehingga orang-orang kufah merasa itu adalah sebuah kesalahan Merasa apa? Sebuah kesalahan yang mana menurut mereka Kalau sholat isya itu semuanya Dirakat semuanya harus sama-sama Panjang nah, Sehingga Orang-orang kufah mengadukan itu kepada Khalifah ketika itu Yaitu Umar bin Khattab Taala, Sehingga dalam rangka Untuk merendam fitnah Maka Saat bin Abi Waqqas Diturunkan jabatannya sebagai Imam Jadi zaman dulu seorang imam itu Ditunjuk oleh siapa? Oleh pemimpin ketika itu Jadi yang dipilih siapa? Tentu yang paling berilmu Yang paling bagus bacaannya Sehingga ketika ada fitnah Seperti ini Maka dihentikan dulu untuk meredam Jangan sampai ada fitnah yang lebih besar Nah kemudian ketika beliau Dikatakan sebagai Orang yang sholatnya buruk Karena masalah tadi Memanjangkan dua rakaat yang pertama Dan memendekkan dua rakaat yang Berikutnya yang menurut penduduk kufr itu adalah sebuah kesalahan, maka beliau menyebutkan keutamaan beliau. Saya adalah orang-orang yang pertama berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya adalah orang yang pertama memanah, ya memanah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah hal tersebut bukan dalam rangka beliau menyombongkan diri, bukan. Tapi dalam rangka membela diri beliau sendiri yang dituduh sebagai orang yang buruk sholatnya, sehingga Kata beliau Kalau seandainya saya buruk Sholatnya maka aku adalah Orang yang rugi Dan orang yang amalannya menjadi Tidak baik, kenapa? Karena kunci dari amal adalah sholat adalah salat. Nah, Sehingga beliau membela diri beliau Agar tidak dituduhkan Seperti itu nah, Di antara pembelaan beliau juga adalah Bahwasannya beliau Pernah Ditugaskan untuk berperang oleh Rasulullah SAW Bersama beberapa sahabat Nabi Dan ketika beliau berjalan untuk berperang Maka beliau dan para sahabat pernah makan daun pohon dan pohon hublah Ini nama sebuah pohon Yang mana ketika mereka kelaparan Kemudian makan pohon ini atau daun pohon ini Sisi-sisi mulut kami menjadi luka nah, Kenapa? Karena makan dari Dedaunan tadi Jadi maksud dari hadis ini Yang dibawakan oleh Imam Tirmidhi Beliau juga menceritakan Bagaimana potret kehidupan sahabat Dari sisi makanan Ketika sahfar untuk berkurang pulang Ternyata tidak ada makanan yang dimakan Atau habis Sehingga mereka makan dah daun Kemudian ternyata daunnya kada baik, mungkin berduri atau apa sehingga ketika dimakan tak e, takarruhat asyadakuna. Sisi-sisi atau ujung-ujung dari bibir kami ini, mulut kami ini menjadi apa? luka. Nah, maka ini adalah termasuk e, apa namanya? sesuatu yang menjadikan di zaman tersebut yaitu bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam safar dalam rangka di jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kehabisan makanan Sehingga mereka memakan daun Yang ternyata daunnya bisa Melukai sisi atau sudut Dari mulut mulut mereka Kemudian hadis yang berikutnya Ini hadis yang kita akan bahas Imam Tirmidhi berkata Haddathana Muhammad bin Bashar Qala haddathana Sofan bin Isa Qala haddathana Amr bin Isa Abu Naamah al-Adawi Qala sami'tu Khalid ibn Umair Wasyuwaisan Abul Ruqad kala ba'asa Umar ibn al-Khattab utbah ibna Ghazwan wa kala intolik anta wa mamma'ak hatta iza kuntum fi aqsa bilaadil Arab wa dana bilaadil Ajam faaqbalu hatta iza kanu bilmirbat wajadu hadha al-kazzan faqalu ma hadihi hadihi al-basrah faqalu hatta iza balagu hiyalal jisri saghir faqalu Hahuna umir tum, fana zalu, fadzkarul haditha bi tuli. Qala, fakalatbah ibnu Ghazwan, laka doraituni wa ini lassabu sabatin ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Malana ta'amun illa warokushajar, hatta takar rahat ashda kunak, faltakat tu burdatan kasm tuha bayni wa bayna sa'adin. Fama minna min ulaiqas sabah ahadun illa wahwa amiru Misrin. Minal amsur was satu jar ribu hadis ini uh, lemah kerana ada uh, rawinya yang lemah namun nanti ada bagian teks yang sahih ya bagian teks yang sahih yang mana menjadi poin dari hadis ini yaitu bagaimana potret makanan para sahabat kata Imam Termedi Menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar. Beliau berkata, menceritakan kepada kami Sofwan bin Isa. Beliau berkata, menceritakan kepada kami Amr bin Isa Abu Naamah Al-Adawi. Beliau berkata, saya mendengar Khalid bin Umair dan Shuais Abarruqat. Mereka berdua mengatakan, Umar bin Khattab mengutus mengutus Utbah bin Ghazwan. Dan utusan di sini adalah dalam rangka berjaga-jaga. Jadi ketika Umar bin Khattab ingin perang, maka ada sebagian sahabat yang diutus di daerah perbatasan atau di daerah sebelum musuh sebagai pos penjagaan. Sehingga kalau misalnya diserang secara tiba-tiba, ada yang melapor atau disebut dengan ribat, ya, disebut dengan ribat. Sebagian sahabat yang diutus berjaga-jaga di sebuah daerah Entah itu perbatasan dengan musuh Sehingga uh, Sebagian sahabat yang ditugaskan ini Mengetahui pergerakan dari, dari musuh Ini disebut dengan ribab Nah kemudian Kata Umar bin Khattab Pergilah engkau dan Pergilah bersama orang yang bersama engkau Yaitu beberapa sahabat Kemudian Sehingga Jadi mereka berangkat Kemudian Afwan. Kata Umar bin Khattab Pergilah engkau bersama orang-orang yang berada di sekitarmu Hatta idha kuntum fi aqsa bila dil Arab Wadana bila dil Ajam Sampai sehingga apabila kalian berada di negeri Arab yang paling jauh Dan di antara uh, negeri luar Arab yang paling dekat Maksudnya adalah beliau menyuruh sebagian sahabat ini untuk Uh, apa namanya mendekat kepada daerah perbatasan dari dari musuh yang itu jauh dari ja, dari apa namanya negara Arab namun dekat dengan negara luar Arab negaramu musuh kemudian fakbalu hatta idakan mobil mirbat wajaduha zalkadan maka pergilah mereka sehingga mereka sampai di mirbat Mirbat nama sebuah daerah, ya, ini nama daerah yang luar Arab. Mirbat dan mereka mendapatkan Kazan. Kazan adalah batu yang lunak yang berwarna putih. Nah, berarti mereka sudah sampai di tempat yang dimaksudkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, suatu tempat yang jauh dari negeri Arab dan dekat dengan negeri uh, non non Arab yaitu tatkala mereka berada di sebuah tempat yang bernama Mirbat tadi, ternyata di situ ada batu-batu yang lunak yang berwarna putih. Yang mana itu tidak didapatkan di negeri Arab. Sehingga mereka apa? Membuat pos di situ menjaga agar tahu bagaimana pergerakan darimu musuh. Nah, kemudian Faqalu ketika mereka mendapatkan menemukan karzan tadi, batu putih yang lunak tadi, maka mereka mengatakan mahadzihi, apa ini? Qalu hadzil Ini adalah bas Basrah. Jadi Basrah di sini bukan kota Irak bukan ya, bukan kota i Irak. Jadi Basrah itu adalah uh, suatu tempat ya, yang dimana atau suatu kota atau suatu tempat yang mana di situ banyak batu-batu Putihnya batu-batu lunak yang berwarna putih. Kemudian, Fasaru Hatta ida baloguhiyalajisdissoqir fakoluhahu na amirutum afan. Ini mereka belum membuat pos di situ ya. Jadi ketika mereka sampai di Mirbat, kemudian mereka banyak mendapatkan batu putih yang yang lunak. Kemudian mereka berjalan sampai kepada permukaan Uh, jembatan yang kecil Nah ketika mereka Sudah sampai di jembatan yang kecil Tadi lalu mereka mengatakan Ha una umirtum Disinilah kalian Diperintahkan Yaitu untuk tinggal Untuk membuat pos di situ dalam rangka Untuk mengetahui pergerakan dari mu musuh Nah kemudian Lalu mereka menyebutkan Hadis yang panjang singkat cerita Kola Kola utbah bin ghozuan Kemudian Utbah bin Ghazwan mengatakan, Laqad ra'aytuni wa inni lasabi'u sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini poinnya. Laqad ra'aytuni wa inni lasabi'u sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, malana ta'amun illa waraqul syajar hatta taqarrat ashdhaquna faltaqattu burdatan qasamtuha baini wa baina Sa'ad. Fa ma minna min ulaika sab'ah ahadun illa wa Amiru Misrin minal amsar wasat, wasatu jarribunul umara ba'dana Kemudian kata sahabat Uthbah bin Azwan ketika mereka sudah sampai di tempat yang dikehendaki Umar bin Khattab di tempat yang jauh dari negeri Arab namun dekat dengan e, apa namanya dekat dengan negeri Ajam atau non Arab Kemudian ee Utbah bin Ghazwan mengatakan Aku Adalah Aku adalah orang ketujuh Dari tujuh orang Yang pertama masuk Islam Kata beliau Ini poinnya di hadis ini Dan artinya adalah beliau termasuk orang-orang yang Awal-awal masuk is, Islam Kemudian beliau mengatakan Dan Kami pernah tidak tidak memiliki makanan kecuali daun pepohonan yang menyebabkan sisi atau tepi mulut kami luka-luka luka. ini kan yang sebelumnya tadi apa cerita tentang saat bin Abi Waqqas kemudian ini versi dari sahabat yang lain ketika mereka ditugaskan uh, untuk membuat pos yaitu dalam rangka berjaga-jaga agar tidak diserang musuh kemudian sahabat ini mengatakan kami, adalah, kami pernah tidak memiliki makanan Kecuali Dedaun pepohonan yang menyebabkan Tepi mulut kami menjadi luka luh, Luka nah, Kemudian Kata beliau tu. Lalu aku memungut Sehelai kain dan memotongnya Menjadi dua bagian Satu bagian untukku sendiri Dan satu bagian Lagi untuk Sa'ad bin Abi Wah Wokos. Ini menunjukkan Bagaimana kondisi sebagian sahabat ketika itu bukan cuma makanan yang terkadang mereka sulit, pakaian pun juga terkadang mereka su sulit. Ada dua, ada satu lembar pakaian. Ternyata bukan cuma beliau yang kesulitan, sahabat Sa'ad bin Awakus pun juga ketika itu kesulitan mendapatkan pakaian. Lalu akhirnya apa? Pakaian yang ditemukan tadi atau kain yang ditemukan tadi dibagi menjadi du dua. Nah, subhanallah. Kita kan sampai bang. Satu kain dibagi lewan bini Setengah-setengah akan mungkin seperti itu Jadi di Lumaripian banyak sekali Berbagai jenis model Baju, selawar Apalagi baju bebinian Seratus isi kamarnya Subhanallah. Maka ini Pian bisa bayangkan Potret kehidupan para sahabat Ketika itu Maka kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang Bukan cuma makanan yang berlimpah Pakaian pun masih berberlimpah. Yang terkadang ada rabit Sedikit saja kita bariakan ada pun ditambal subhanallah ya maka ketika itu yang mereka sedang berperang ya kemudian men, apa, membuat membikin pos dalam rangka menjaga uh, keamanan para sahabat yang ingin berperang kemudian ketika mereka menemukan satu lembar kain ternyata dibagi menjadi du, menjadi dua entah ketika itu musim dingin ya sehingga kedinginan dan seterusnya kemudian sahabat ini mengatakan Fa ma min min ah ahadun illa wa amiru Misr min al-amṣar wa satu jarribu nal umara ba'dana sekalipun mereka kekurangan terkadang kekurangan makanan terkadang kekurangan pakaian kemudian sahabat ini mengatakan tidak ada seorang pun dari kami bertujuh kecuali menjadi pemimpin di sebuah wilayah nah, subhanallah dan semua sahabat ini Yang bertujuh yang kemudian masuk Islam tadi Kemudian ditugaskan oleh Umar bin Khattab Membuat pos di suatu perbatasan Ternyata mereka Menjadi pemimpin Di sebuah wilayah Kemudian mereka mengatakan Kemudian sahabat ini mengatakan Sungguh kalian akan memuji Dan membanding-bandingkan Para pemimpin sesudahkah Sesudah kami Bagaimana yang dibandingkan Dari sisi dunianya dari sisi yang melimpahnya dulu kami jadi pemimpin ternyata kekurangan makanan ternyata kekurangan kain kemudian kalau kalian membandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang ada terdapat pada zaman kalian maka di zaman kalian lebih enak, lebih nyaman dan lebih mudah dibandingkan di zaman di zaman kami. Jadi intinya adalah di sini Al-Imam At-Tirmidhi menyebutkan juga Bagaimana potret kehidupan Sebagian sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang terkadang ketika mereka jadi Pemimpin pun terkadang ada Kekurangan makanankah Pakaiankah ini berbeda di zaman Sekarang pemimpin kita Subhanallah ya Terkadang berganti-ganti mobil Berganti-ganti rumah ya Maka para ikhwas sekalian Apa yang membuat kita tidak bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita makanan tercukupi, tempat tinggal tercukupi, baju lima kali sehari berganti, paspian solat. Maka harusnya nikmat-nikmat tersebutlah yang harus kita ingat, sehingga melupakan sedikit musibah yang Allah berikan kepada ki kepada kita. Kemudian kita cepatkan hadis, yang, eh, hadis ini adalah hadis yang lemah, namun perkataan sahabat ini bahwa beliau dan sahabat yang lain Pernah memakan dedaunan pohon sampai luka sudut melial maka bagian ini adalah sahih soh, sebagaimana hadis yang sebelumnya hadis yang sebelumnya perkataan sahabat Saad bin Abi Waqqas yaitu mereka pernah makan dedaunan dalam rangka untuk berperang ternyata kehabisan bekal kemudian mereka memakan apa dedaunan sehingga uh, apa namanya luka sudut mulut mereka Kemudian hadis yang selanjutnya Hadis nomor 375 Qala imamu tirmidhi Haddathana Abdullah bin Abdirrahman Qala haddathana Rauhu bin Aslam Abu Hatim Al Basri Qala haddathana Hamad bin Salamah Qala haddathana Thabit an Anas radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ukhiftu Fillah Wahai yang takut ahad, walakad uzidu fil lah, wahai yang tidak ahad, walakad atat aliya salasunah min bayni laylatin wajumin wahai li walibillalin ta'amun yakuluhu zukabidin illa shayun yuarih ibnu bilal. Hadis ini dikeluarkan juga oleh ibnu Majah. Hadis ini hadis dengan sanad ini lemah, namun ada hadis yang semakna dengan ini sehingga terangkat hadisnya menjadi hasan. Bahkan Syaikh Albani menilai hadis ini hadis yang sahih. Al Imam at Atimidi berkata Abdullah bin Abdul Rahman bercerita kepada kami, Rauf bin Aslam Abu Hatim Al Basri bercerita kepada kami, Hamad bin Salamah bercerita kepada kami dari Sabit. Sabit bin Aslam al-Bunani Ini salah seorang tabiin Bercerita kepada kami Beliau mendapatkan hadis ini Dari guru beliau, sahabat Anas bin Malik Dari Rasulullah SAW Rasul mengatakan Aku ditakut-takuti Kerana Allah Ketika Tidak ada seorang pun Yang ditakut-takuti Yaitu ketika uh, Pertama-tama beliau ditakut-takuti Atau diganggu bahkan disakiti, bahkan diancam dengan pembunuhan ketika beliau 10 tahun pertama berdakwah di kota Mekah atau 13 tahun di berdakwah di kota Mekah. Bagaimana penindasan, gangguan ya oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya. Yang mana tidak ada seperti itu gangguannya kepada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, "Aku disakiti karena Allah ketika tidak ada seorang pun yang disakiti." 30 hari malam berlalu. Oh, afwan, ini kisahnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diboikot, nah diboikot yaitu Bani Hashim dan Bani Muththalib. Mereka hampir 3 tahun diboikot. Maksudnya apa diboikot? Yaitu orang kafir Quraisy tidak mengizinkan Bani Hashim dan Bani Muttalib Untuk berjual beli Mereka tidak diperjual Mereka tidak dijualkan barang Makanan minuman Dan ketika mereka membeli maka tidak di, Dijual Kemudian ketika ada khalifah dagang yang lewat Maka kafir Quraisy memborang semua Dagangan tersebut Sehingga tidak bisa dibeli oleh Bani Muttalib dan Bani Hashim Sehingga kelaparan selama berapa hampir tiga ta tahun sampai-sampai mereka makan dedaunan jadi ini ceritanya masuk dari hadis nabi ketika mereka di, di boykot ketika Islam semakin berkembang semakin banyak masuk Islam berbagai macam cara kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi tidak berhasil sehingga cara mereka apa memboykot tidak diberikan tidak diperjualbelikan makanan artinya mereka memiliki makanan namun tidak dijual kepada Bani Hashim dan Bani Mutalib Ketika ada kafilah dagang Lewat, maka diborong oleh Kafir Quraysh Sehingga tidak dibeli oleh Bani Hashim dan Bani Mutalib, ini maksudnya Rasul mengatakan Aku ditakut-takuti karena Allah Ketika tidak ada seorang pun yang ditakut-takuti Aku disakiti karena Allah Ketika tidak ada seorang pun yang Disakiti 30 hari malam berlalu Ini masa boykot beliau 30 hari malam berlalu Sementara aku dan Bilal Tidak memiliki makanan Yang dapat dimakan Kecuali makanan tersebut Sesuatu yang disembunyikan Di ketiak Bilal Karena apa? Curi-curi makanan bukan, bukan mencuri maksudnya Sembunyi-sembunyi untuk menyembunyikan maka? makanan Entah mereka dapatkan Dari keluarga mereka Yang kasihan kepada mereka Atau dari pedagang yang lain Namun secara sembunyi-sembunyi yang mana makanan itu disembunyikan di Ketiak di Bilal nah. Jadi ketika masa boykot Pernah Nabi 30 malam berlalu Ternyata tidak ada makanan yang dimakan Kecuali makanan yang disembunyikan di Ketiak di Bilal bin Robbah Nah maka disini para ikhwas sekalian Nabi SAW pernah diboykot oleh kafir Quraisy Agar Bisa menghentikan dakwah Nabi saw. Tetapi Nabi melaluinya bersama para sahabat hampir tiga tahun dalam keadaan sabar dan bersungguh-sungguh untuk masih menampakkan agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh di pemurus misalnya, kita di <tid> tidak boleh membeli makanan. Kemudian orang-orang tidak dibolehkan menjual makanan kepada kita. Apa yang kita makan? Kita kada betani. Ada bahuma, bukan tinggal di pesisir laut Hampir tiga tahun Pian bayangkan, keda makanan yang dipasok Keda minuman yang akhirnya sulit Untuk makan dan minum Bisa makan dan minum secara sembunyi Sembunyi, ada keluarga Yang dari jauh sembunyi-sembunyi Apa namanya, memberikan makanan untuk kita Atau bersembunyi-sembunyi, betul tukar Sampai-sampai kata Nabi 30 malam, ada makanan Tetapi Bisa diambil ketika disembunyikan apa di ketiaknya Bilal bin bin Robah. Ini pihak bayangkan seperti itu. Intinya adalah Nabi saw pernah selama hampir satu bulan, satu bulan, ternyata yang ada makanan dari beliau adalah yang berada di ketiaknya Bilal bin bin Robah. Nah kemudian bagaimana mereka makan? Maka ketika kita belajar sihir Nabi saw, mereka terkadang makan dedaunan terkadang apa makan deda dedaunan maka pian bayangkan makanan ketika itu ketika mereka diboikot di maka tidak ada yang bisa dimakan kecuali yang mereka miliki ketika itu entah persediaan makanan berupa kurma kemudian kalau habis maka apa makan dedaunan ketika itu kemudian juga dengan sembunyi-sembunyi sembunyi namun bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Apakah beliau menghentikan dakwah beliau? Maka jawabannya ti, tidak. Maka beliau adalah orang yang sangat sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashaddu an al-anbiya. Summal amsal, fal amsal. Manusia yang balanya paling besar adalah para nabi. Kemudian yang semisal dengan mereka seperti para sahah, sahabat. Nah, Maka mereka pun juga demikian Ketika mereka diboykot Mereka tetap bersabar Dan tetap menampakkan Agama mereka di hadapan Allah Subhanahu SWT Kemudian kita habiskan Hampir jam 7 Dua hadis lagi Hadis yang berikutnya Berkata Imam Tirmidi menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Rahman Beliau berkata Menceritakan kepada kami Afan bin Muslim Beliau berkata menceritakan kepada kami Aban bin Yazid al-Attar Beliau berkata menceritakan kepada kami Qatadah bin Da'amah Sadusi dari sahabat Anas bin Malik. Beliau berkata bahwasanya Nabi SAW alaihi wasallam lam yajtami' indahu ghad'un min khubzin wala lahmin illa 'ala dafaf. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Albani. Imam Tirmizi mengatakan Menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman. Beliau berkata menceritakan kepada kami Affan bin Muslim. Beliau berkata Aban bin Yazid Al-Attar menceritakan kepada kami. Beliau mengatakan Qatada bin Damah Sadusi menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan bahwasannya Nabi SAW tidak pernah makan goda. Goda itu makan pagi ya sarapan pak di sini makan siang di kitabian makan siang nggak lah, terjemahnya jadi goda itu adalah sarapan atau makan pagi Nabi saw tidaklah makan pagi dan makan malam dengan daging beserta roti kecuali jika menjamu tamu kecuali dengan banyak tah tamu atau banyak orang jadi maksudnya adalah makanan yang enak yaitu roti yang bercampur dengan daging Itu biasanya ketika sarapan pagi dan sarapan malam maka Nabi tidak makan sendirian Yaitu bersama orang lah lain, bersama tamu bersama tamu yang yang datang Jadi memang para jamaah sekalian, para ikhwas sekalian Nabi SAW membiasakan makan bersama dengan orang lain Sebagaimana hadis yang kita bahas sebelumnya Sampai-sampai ketika sahur pun Nah, Nabi makan bersama siapa? Pernah bersama sahabat Anas bin Bin Malik Makanya termasuk Agar mendapatkan keberkahan dalam rumah Kalau makan itu apa, Pak? Serongankah biimbay kah? ba im Nah, bagi yang belum menikah Masih membujang Kalau antum ingin dapat keberkahan di rumah Makan ba im Maka biasanya makan bimbai lawan siapa? Lawan kawan jarang bang bang bimbai Lawan bi, lawan bini Maka termasuk hal yang mendatangkan keberkahan dalam rumah adalah Kalau makan maka sama-sama Dan ini adalah kebiasaan Nabi SAW Bahkan ketika sahur pun beliau makan bersama sahabat beliau Seperti sahabat Anas bin Malik Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir Imam Tirmidhi bercerita Imam Tirmidhi mengatakan, menceritakan kepada kami Abad bin Humaid Beliau berkata, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ismail dari Abu Fudayk. Beliau berkata, menceritakan kepada kami Ibnu Abi Ziib Ibnu Abi Ziib, nama beliau adalah Abdurrahman bin Abi Ziib Dan beliau memiliki kitab Yang sama namanya dengan Imam Malik Al-Muatta Jadi ada Al-Muatta itu Ada setidaknya ada dua ulama yang mengarang Ada Imam Malik dengan Muatta'nya ada Imam Ibn Abi Zaid dengan muat toknya. Namun yang sampai dengan kita adalah kitabnya Imam Malik, Yaitu Imam iaitu kitab al-muata Imam Malik. Adapun muat toknya Ibn Abi Zaid maka tidak tidak ditemukan atau hi, hilang. Sebabnya banyak entah ketika ada perang yang mana banyak dibakar kitab-kitab Islam seperti perang salib dan seterusnya atau ditenggelamkan atau dibakar dan seterusnya. Jadi banyak kitab-kitab itu hi, hilang dan tidak bisa dicetak, ya tidak ditemukan kemudian tidak tidak dicetak. Kemudian banyak juga kitab-kitab yang sampai dengan kita seperti kitabnya Imam Malik yang bernama Al-Mu'ttah. Di antara sebab kitab tersebut ya dijaga oleh Allah Subhanahuwataala sampai dengan kita adalah karena keikhlasan si pengarangnya, karena keikhlasan si pengarangnya sehingga kitab tersebut sampai dengan dengan kita, padahal kan beliau ulama Abad ke-2 Sekarang abad ke-15 Namun kitabnya sampai kepada Kita dijaga oleh Allah Subhanahu SWT Dari Muslim bin Jundub Dari Naufal bin Iyas Al-Hudali, beliau berkata Kan Abdul Rahman Bin Auf lana jalisan Wakana ni'mal jalis Wa innahum qala bambina zata yawmin Hatta idha dakhalna baytahu Dakhala fagtasal ثم خرج وقتي وأوتينا بصحفتين فيها خبز ولحم فلما وُضِعت بكى عبد الرحمن فقلت يا أبا محمد ما يبكيك فقال هلاك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير فلا أورانا أخرنا لما هو خير لنا karena majhulnya Rawi yang bernama Naufal bin Iyas al Hadali tadi ya al Hadal al Hudali afwan. Namun hadis ini namun ada riwayat yang, yang lain yang disebutkan oleh al Imam al Bukhari yaitu tentang makanan juga ya. Jadi ulam baca dulu hadisnya. Jadi Naufal bin Iyas mengatakan Abdurrahman bin Auf adalah Teman duduk kami Jadi tabiin ini Mengatakan Abdurrahman bin Auf Ini salah satu sahabat yang dijamin masuk surga Abdurrahman bin Auf adalah Kawan duduk kami Dan beliau adalah Kawan duduk yang terbaik ya, Karena Masya Allah Akhlaknya ilmunya luar biasa Suatu hari beliau mengajak kami Dan ketika telah masuk rumahnya Lalu beliau masuk dan menjadikan mandi Kerana ada tamu atau kawan yang datang Kemudian beliau apa, meng, ap, Menyambut mereka dengan sebaik-baik keadaan Dengan man, mandi Lalu beliau keluar Dan duduk bersama kami Dan dia menghidangkan untuk kami Mangkuk atau piring Yang berisi roti dan daging Ini kawan yang datang be'elang Beliau mandi kemudian menghidangkan Roti dan daging Ketika makanan itu diletakkan Maka sahabat ini menangis, Abdurrahman bin Auf ini menah, menangis. Kan padahal makanan tersebut beliau sendiri yang menghidangkan. Ketika menghidangkan teman-temannya, beliau menah, menangis. Kemudian otomatis Tabiin ini bertanya dong, "Kenapa malah menangis menghidangkan kami makanan?" Aku mengatakan si Tabiin ini, "Wahai Abu Muhammad, kunyah beliau, apa yang membuatmu menangis?" Maka dia men maka beliau menjawab Rasulullah s.a.w. telah wafat Tanpa pernah Merasa kenyang Dengan roti seperti ini Roti yang ada daging Dagingnya Begitu juga keluarga beli beliau Jadi beliau nangis kenapa? Karena pernah mengingat momen Rasulullah s.a.w. Bahkan keluarga beliau sendiri apa Belum pernah Merasakan kenyang Dengan makan khubus tadi Beserta dengan da Daging Kemudian beliau mengatakan Andai saja kita diakhirkan Untuk mendapatkan semua ini Demi sesuatu yang lebih baik Untuk kita Jadi maksud beliau adalah Andaikan kita diakhirkan Untuk mendapatkan semua ini Demi sesuatu yang lebih baik bagi kita Maka maksudnya adalah Wallahualam Seandainya Ketika itu atau sekarang yang kita memiliki makanan yang banyak Seandainya nikmat ini diakhirkan saja Yaitu nikmatnya nanti didapatkan di hari kya, kiamat Nah maksudnya apa? Maksudnya adalah ketik, Jadi beliau menangis Karena kekhawatiran beliau Nikmat-nikmat yang beliau rasakan ketika itu Yang begitu mudahnya mendapatkan maka, makanan Kemudian beliau khawatir Ketika banyak mendapatkan makanan Nikmat ketika itu Maka itu menunjukkan nikmat akhirat Yang disegerakan di dunia nah, Nikmat akhirat yang disegerakan di dunia Beliau khawatir Nikmat-nikmat di akhirat Berkurang karena nikmat dunia Sudah diberikan kepada beli, beliau Sehingga beliau menangis Kemudian juga apa? Karena mengenang bagaimana Rasulullah SAW Jadi ini para ikhwas sekalian Memang kita banyak memiliki makanan Nikmat yang luar biasa Namun harus ada kekhawatiran di dalam diri kita Jangan-jangan itu nikmat yang kita rasakan sekarang adalah bisa mengurangi nikmat di ah, di akhirat. Maka bagaimana caranya agar jangan sampai nikmat akhirat berkurang karena banyaknya nikmat yang kita rasakan sekarang tentu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Jangan sampai nikmat yang kita rasakan sekarang menjadi berkurang nanti nikmat di akhirat karena kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Itu secara ringkas dari hadis ini. Nah kemudian hadis yang sohih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Yaitu ini sama dari sahabat Abdurrahman bin Auf bahwasanya pada suatu hari beliau didatangkan dengan makanan Kemudian beliau mengatakan telah terbunuh sahabat Mus'ab bin Umair Dan beliau adalah orang yang paling baik dari Dariku Maka ketika sahabat Mus'ab jadi sahabat Abdurrahman bin Auf didatangkan makanan di hadapan beliau. Ketika dihadapkan makanan beliau, makanan makanan di hadapan beliau, beliau teringat dengan sahabat Mus'ab bin Umair yang mana beliau katakan dia adalah lebih baik daripada aku. Kemudian sahabat ini sudah meninggal dunia terbunuh, maka ketika beliau ingin dikafankan, maka tidak ada sesuatu yang dikafankan kecuali burdah. Burdah, burdah itu kain ya, kain bukan bukan apa namanya kain yang biasa digunakan untuk kafan bukan. Jadi maksudnya adalah ketika tidak ada kain kecuali burdah maka itulah yang dikafankan kepada sahabat Mus'ab bin Umair dan juga beliau teringat dengan terbunuhnya Hamzah dan seseorang lagi yang mana dia lebih baik daripada daripadaku dan tidaklah didapatkan untuk mengkapankan mereka kecuali dengan burdah tadi juga kain selembar kemudian laqad khasyitu an yakuna qad ujjilat lana thayyibatuna fi hayatina dunya summa ja'ala yabki jadi ketika beliau dihadapkan dengan makanan yang enak kemudian beliau teringat dengan sahabat-sahabatnya yang mana beliau merasa sahabatnya adalah lebih baik daripada beliau yang ketika meninggal dunia dengan kondisi memperhatinkan itu dikafankan dengan kain sejenis burdah, kain yang kasar. Kemudian beliau mengatakan, sungguh aku takut bahwa telah disegerakan yang baik-baik kepada kita di kehidupan dunia-dunia. Jadi beliau khawatir ini adalah kebaikan-kebaikan di dunia yang telah disegerakan, maka dikhawatirkan itu adalah mengurangi kebaikan yang ada di di akhirat kelak. Kemudian beliau mengatakan, ya Kemudian sahabat ini Yaitu Abdurrahman bin Auf Menangis Ada kekhawatiran di dalam diri beliau Ketika melimpahnya makanan Limpahnya pakaian Maka dikhawatirkan itu mengurangi nikmat yang ada di, di akhirat Namun para ikhwas sekalian Ketika nikmat Allah subhanahu wa ta'ala disyukuri Itu menjadi nilai pahala tersendiri di hari kiyah, kiamat Makanya ketika orang yang pandai bersyukur kepada Allah adalah orang yang suka mengingat-ingat kebaikan, mengingat-ingat mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa Entah nikmat kesehatan pian, fisik pian yang masih, tehat, masih sehat, tempat tinggal, makanan, pakaian, kendaraan, naungan ya, dan seterusnya. Maka masih banyak nikmat Allah Subhanahu wa yang harus kita ingat, ingat sehingga kita mudah untuk mensyukurinya maka ketika ada sedikit musibah jangan sampai kita fokus kepada musibah tersebut masih banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus bisa kita syukuri sehingga nikmat di dunia ini tidak mengurangi nikmat-nikmat yang diada di akhirat kelak wallahu a'lam bissawab ini sudah kita menyelesaikan bagaimana hadis-hadis yang berkaitan dengan potret kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian hadis yang berikutnya berkaitan dengan umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya bagian akhir dari kitab ini tentang umur nabi, nanti tentang wafatnya nabi, maka juga akan dibahas uh, di kitab ini wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>